Assalamualaikum Sederlun, berita malam medisi hari ini Kamis 8 Desember 2016 dibacakan Artian Syah Infrastruktur yang rusak akibat gempa segera ditangani Pemerintah belum butuh bantuan negara lain tangani korban gempa di Pidijaya Pemko Luxmame buka pos bantuan gempa Pidijaya Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM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 Terlun Menteri Pekerjaan Umum Muhammad Basuki Hadi Mujo berjanji segera memperbaiki semua infrastruktur yang rusak akibat gempa bumi yang melanda Pidijaya. Hal tersebut disampaikannya di sela mengamati sejumlah fasilitas yang hancur akibat gempa di Pidijaya kamis pagi. Menteri Pekerjaan Umum dan rombongan tiba di Pidijaya pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Rombongan disambut Bupati, Sekda, serta sejumlah pejabat di Posko Induk yang berada persis di halaman kantor Bupati setempat. Selain Menteri Pekerjaan Umum, Mendagri Cahyokomolo juga ikut meninjau infrastruktur yang rusak akibat gempa. Mendagri mengaku prihatin dan ikut berbela sungkawa atas musibah yang dialami warga. Ia berharap agar masyarakat sabar atas musibah tersebut. Mendagri meminta kepada Pemkap segera mendata infrastruktur yang rusak akibat gempa serta mengirimkan laporan ke pusat untuk selanjutnya ditangani. Sudarlun, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Penanggulangan Bencana, BNPB Sutopo Purwo Purwonugroho mengatakan hingga saat ini pemerintah masih mampu menangani pasca bencana gempa di Pidijaya. Oleh karena itu pemerintah belum meminta bantuan negara lain. Pada hari ini BNPB mulai mengirimkan bantuan senilai 3,5 miliar rupiah dalam bentuk tenda posko sebanyak 10 unit, jenset berkapasitas 2.800 watt sebanyak 10 unit, makanan, family kit, dan lainnya dengan menggunakan pesawat terbang kargo di landasan udara Halim Perdana Kusuma ke Bandara Belang Bintang. Begitu juga dari kementerian atau lembaga lain yang telah banyak menyeluruhkan bantuan untuk korban gempa di Aceh. Pada hari ini, TNI juga mendirikan rumah sakit lapangan di Piri menangani korban luka. Sebelumnya BMKG mencatat telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,4 skala Richter yang berpusat di Kabupaten Piri pada Rabu 7 Desember 2016 pukul 05.03 waktu Indonesia Barat. Darlun pemerintah kota Loksemawe sejarah abu malam telah membuka posko bantuan untuk korban gempa Pidi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja setempat. Selain itu, Polres Loksemawe mengirim 30 personil ke Pidi dalam upaya membantu korban gempa. Sekdako Loksemawe Bukhari AKS mengatakan posko bantuan menerima bantuan berupa sembako dan pakaian, tidak menerima dalam bentuk uang. Hingga hari kedua bantuan yang telah terkumpul berupa satu ton lebih beras, sejumla instan, telur, kain sarung, minyak goreng, gula pasir, dan bantuan lain. Bantuan yang telah terkumpul ini berasal dari Pemerintah Lok Bang Bank Aceh Smawe, Perta Arungas, Majelis Taklim, BPJS Tenaga Kerjaan Lok Smawe, dan Masyarakat Umum. Bantuan yang terkumpul tahap pertama ini sudah diserahkan langsung ke Pidijaya pada Kamis siang. Menurutnya posko bantuan ini tetap terbuka bagi Masyarakat Umum Lok Smawe, sehingga ia menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat kota agar bisa menyalurkan bantuan ke masyarakat Pidijaya melalui posko tersebut. Sudarlun pemerintah Kabupaten Pidijaya mengalokasikan dana 1,5 miliar untuk tanggap darurat dalam APBK 2017 yang ditempatkan di Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah. Dana tanggap darurat ini bisa digunakan untuk bencana gempa, banjir, dan longsor. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapodapidijaya Munawar Ibrahim mengatakan dalam 10 tahun terakhir, bencana kerap melanda pidijaya berupa banjir, tanah longsor hingga gempa seperti yang terjadi Rabu kemarin. Selama ini dana tanggap darurat hanya dialokasikan dalam jumlah kecil. Namun ke depan hal ini akan diantisipasi dengan menempatkan dana yang lebih besar. Tahun depan dana yang dialokasikan sebesar 1,5 miliar rupiah untuk tanggap darurat. Monawar menambahkan dari bencana gempa berskala besar yang baru terjadi di kabupaten tersebut, pihaknya menyadari perlunya mengalokasikan dana tanggap darurat lebih besar sesuai proporsi APBK. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Eva. Sudahlun Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE meminta Jembatan Gantung Cot Punti kecamatan Woyla Timur yang putus dihantam banjir akhir Desember 2015 silam agar segera dibangun kembali. Pasalnya penduduk lima desa yang selama ini menggunakan rakit sangat mengeluh karena rawan hanyut. Ramli mengatakan DPRK akan menyampaikan ke DPRK dengan harapan Jembatan Gantung Cot Punti yang putus dengan panjang 150 meter dapat dibangun tahun 2017. Pasalnya sudah setahun, penduduk 5 desa terpaksa menggunakan rakit penyeberangan. Masyarakat 5 desa di Kecamatan Waila Aceh Barat sangat mengeluh terhadap putusnya jembatan gantung Cot di Kecamatan Waila Timur. Akses ke wilayah itu menjadi terganggu dan kembali ke era rakit. Kepala BPBD Aceh Barat T. Syahlu Napoli mengatakan usulan perbaikan kembali jembatan putus ini telah diusulkan ke BPBA. PMK berharap usulan itu bisa segera ditampung. Pasalnya dampak jembatan gantung putus warga dari lima desa menjadi terisolir, terutama ketika debit air sungai meninggi. Sudah Sudahlun warga Gampung Siderjo, Kecamatan Langsalama mengeluhkan pungutan liar oleh Oknum Gesi dengan alasan untuk biaya pengurusan administrasi sertifikat tanah Prona BPN. Padahal sesuai ketentuan yang telah diumumkan BPN Kota Langsa tidak ada biaya speser pun yang dibebankan kepada masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah. Sejumlah warga mengatakan untuk proses pengurusan sertifikat tanah yang masih berstatus akta jual-beli, warga diminta membayar Rp300.000 per orang yang dikutip aparat Gampung Siderjo. Dengan pengutipan ini, banyak warga dari kalangan masyarakat miskin merasa berat untuk mengurus sertifikat karena tidak memiliki uang. Menurut warga, penetapan biaya pengurusan sertifikat tanah prona oleh pihak perangkat Gampung ini juga tidak dilakukan secara musyawarah atau melibatkan masyarakat secara terbuka. Sehingga banyak warga Siterjo yang terkejut dan keberatan dengan biaya tersebut. Sementara Gesi Gampung Siterjo, Ratiman yang dikonfirmasi mengatakan bahwa biaya pengurusan sertifikat tanah program PRONA ini diberikan atas dasar sukarela oleh masyarakat. Dana Rp300.000 itu digunakan untuk kebutuhan biaya administrasi guna melengkapi persyaratan pengusulan sertifikat tanah warga. Derlun gudang pendistribusian tabung gas di Jalan Flamboyan Raya Medan Tuntungan Kota Medan meledak dan melukai dua pekerja kamis pagi. Bangunan gudang nyaris rata dengan tanah setelah ledakan tersebut menimpulkan kobaran api. Penyebab ledakan dasar ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Dua pekerja yang menjadi korban yaitu Martogi tambah 24 tahun dan Josmen tambah 21 tahun. Saat kejadian keduanya tengah berada di dalam gudang dan terlambat menyelamatkan diri. Akibatnya dua pria asal Jalan Bunga Trompet Medan Selayang ini mengalami luka bakar serius. Setelah berhasil dievakuasi dari kepungan api, keduanya langsung dibawa ke rumah sakit Terry Margaret. Ada tudingan ledakan disebabkan aktivitas penyulingan gas secara ilegal. Warga menduga pemilik gudang telah menyalahgunakan izin operasionalnya untuk melakukan tindak pidana pengoplosan tabung gas dari ukuran besar ke ukuran kecil. Namun menurut Kapolsek Delitua, AKP Wira Prayatna, tudingan warga tersebut tidak memiliki bukti kuat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 političar Twitter @zramjeten z Berlin wa